Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah siang ini kita dipertemukan. Semoga Allah meridai pertemuan kita. Alhamdulillah dengan doa ibu bapak sekalian Kemarin saya dan rombongan baru pulang, saya baru landing kemarin jam 6 pagi di Cangkare Jam 6 lewat 2 menit pesawat landing dan nyampe ke Bandung jam 01.30, jam 1 lah gitu ya. Dan sekarang sudah berkegiatan lagi sebab saya tidak pernah memanjakan diri. Kalau pulang haji teh bobo aja itu enggak bagus. <laughs> itu enggak bagus Memang sih Orang kan jet lag ya Pak Bu ya jet lag obat jet lag itu obat jet lag itu lakukan kegiatan makanya ada orang yang pulang haji itu kerjanya tidur tidur itu bahaya malah dimanjakan tubuh kita kalau ngikutin ngantuk saya juga ngantuk tetapi ya perlu diperangi nah jadi itu dan eh, kemarin alhamdulillah seluruh perjalanan bisa dilaksanakan dengan baik. Terutama grup yang dari ONH Plus Percikan Iman Di antaranya yang ikut Percikan Iman itu Pak Wisnu ya ikut kita sebenarnya Pak Wisnu Wijayam Yang Di long distance Datang Itu ikut kita sebenarnya ya. Gitu. Tapi sebelumnya saya tidak bicara takut Pada pingin dengan Percikan Iman ya, Ya gitu jadi Ya kalau saya yang ceritakan nanti bisa subjektif ya bapak ibu sekalian selama sekian belas kali Allah memberikan kesempatan pada saya untuk berangkat haji saya lupa apa 16-17 lagi e, emang baru tahun ini rasanya kita menghadapi kalau ibadahnya alhamdulillah lancar jadi ketika kita datang jadi kita berusaha untuk juga melihat medan kita berangkat tanggal 31 Itu pada saat Masjidil Haram relatif masih kosong Umroh 8 hari kita di Mekah Kita berangkat ke Madinah Nah orang Madinah pada ke Mekah Di Madinah kosong Jadi kalau bikin program itu harus Berpikir strategik Set. Nah ini maksudnya yang percikan iman itu kayak gitu Set. Nah gitu. Nah jadi Ya kan ketika kosong di Mekah kita masuk Jamaah hampir seluruhnya, memang sih mencium hajar aswad itu bukan bagian, bukan berarti kalau nggak nyium hajar aswad itu tidak abdol. Ya. Kan mencium hajar aswadnya sunnah aja. Tapi kadang supaya ada kepuasan tersendiri, makanya hampir seluruh jamaah itu punya kesempatan, karena relatif masih kosong, gitu ya. Karena biasanya padatnya itu zulhijjah. Kita kan seminggu mau zulhijjah, zulkohadah itu seminggu akhir, jadi kosong. Begitu jamaah dari Madinah kan lah semuanya datang ke Indonesia, eh ke Indonesia, ke Mekah, kita ke Madinah pak, lah. rauh dan bahkan ada yang bisa bobo-bobo di sana, ya maksudnya dokol itu duduk, ngalenggut, menutah gitu tak ya, nah gitu kan, nah begitu sudah kita 8 hari di Madinah, berangkatnya kita tidak ke Mekah, tetapi ke satu tempat namanya Ajiziyah, Tiga kilometer ke Mina Tujuannya apa kita ke Ajijiah? Dua malam istirahat total Jemaah tidak diperkenankan untuk kemana-mana Karena akan menghadapi ibadah yang cukup berat Fisik pak Dua hari di ya Ajijiah Tanggal delapan kita berangkat ke Mina gitu. Jadi fisiknya sudah kuat gitu loh Berangkat ke Mina ya. Tanggal delapan Karena sunnah nabi itu tanggal delapan ke Mina di Mina kita disunahkan sholat lima, raka, lima waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Abis sholat subuh kita berangkat ke Arofah. Nah. Walaupun kebanyakan jemaah haji Indonesia itu tanggal 8 itu bukan ke Mina. Langsung ke Arufah. gitu. Sah hajinya. Tapi e, ya ada yang kurang gitu sebenarnya. Ya. Jadi sunahnya kita tetap ke Mina. Tanggal 8 itu, tanggal 8 Zulhijjah. Habis sholat subuh sarapan berangkat ke arafah nah nyampe arafah kemarin tuh sekitar jam sembilan sarapan suruh istirahat jamaah nggak disuruh berdoa suruh istirahat ya. karena waktu wukuf tuh nanti duhur kesalahan kita sebelum duhur ayat nubuca yasin ayat nubuca falak binas ada yang takbir ada yang nggak ah, doa terus begitu datang waktu wukuf energi udah habis Nah, itu keteliruan jadi memang harus dibimbing oleh yang berpengalaman sebenarnya. Jadi <tuh> ya, ya, harus ya yang berpengalaman gitu ya. Ya yang pengalamannya di atas 10 kali lah gitu ya. Jadi supaya gimana? Jadi begitu jamaah nyampe ke Arafah, saya bilang, enggak usah dulu berdoa. So sarapan, tidur. Saya bilang, kalau capek tidur kan disediakan kalau yang plusna kayak kasur-kasur gitu, tidur. Saya suruh tidur, tidur satu jam lagi mau ke zuhur wudu siap-siap sehingga kita punya energi gitu loh. ya jadi memang harus ada triknya ini istirahat ini apa gitu ya kalau di maaf ada sebagian saudara kita begitu nyampe Arafah langsung baca Quran bukan berarti salah sih terus ada yang ngadoa gitu ya Allah padahal belum waktunya gitu belum. Yang namanya wukuf itu dimulai dari zuhur, begitu adzan duhur, kemudian khutbah arafah, kemudian sholat duhur dan asar di jama' sampai kita disilahkan duduk doa sampai maghrib. Gitu. Tapi kemarin ketika wukuf ada hal yang, aduh, di satu sisi mungkin sedih ya, tapi di sisi lain orang itu cukup sangat bahagia menurut saya. Di sebelah tenda kita. Itu ada seorang ibu usianya dua, 37 tahun. 37 tahun. Setelah wukuf berdoa gitu ya. Itu ternyata dia ikut travel Jakarta. Tapi ternyata orang sini. Orang Marga Hayuraya di sini. Dekat metro. Sehat pak. Nga, biar jadi bahan renungan juga untuk kita. Kata ibu-ibu sebelah nanti. Ibu itu teh baca Quran gitu ya. Udah gitu. teh Baca Quran. Itu sudah waktunya wukuf ya baca Quran tiba-tiba kayak pusing gitu dia tertidur ya. suaminya datang nih terus menghembuskan nafasnya yang terakhir wah itu betul, betul usianya masih muda kalau 70 puluh makan kita juga nggak terlalu apa ya kalau iya jadi kalau misalnya usianya berapa 70, ya kita teh masih mafhum lah gitu ya ya wajar lah sesuai dengan umur gitu ya usia 70 tahun terus mendadak itu teh apa ya wajar berarti kan dia usianya di bawah saya entuk kak bu tiga tahun habis baca Quran katanya tiba-tiba sesek gitu ya. berbaring gitu suaminya datang terus ada ada keluar apa air dari bibirnya gitu udah aja habis meninggal pak wah itu betul-betul menurut saya saya nggak suka iri sama yang gitu iri dalam arti kita makan meninggal belum tentu dalam keadaan apa kan wah itu mas syahid pak kan kata Nabi orang yang meninggal dalam keadaan berikhrom dia tidak perlu dimandikan dia tidak perlu dikafani dikuburkan apa adanya begitu cuma disolatkan saja jadi akhirnya subhanallah itu jemaah yang cukup menyolatkan kan jemaah yang cukup menyolatkan kalau menurut saya itu peristiwa yang sangat indah menurut saya. Yakin itu surga, syahid semanya, syuhada saat bukuf dan masih muda, 37 tahun. Gitu. Ternyata e, kalau kata dokter biasanya kalau ada keluar cairan dari mulut itu biasanya serangan jantung, gitu ya. Tapi kata suaminya istrinya itu tidak pernah ada keluhan apa-apa. Tapi itulah mungkin emang Allah sudah menakdirkan. Ini yang jadi bahan pelajaran untuk kita. Kita makan meninggal, walahlam, entah dalam keadaan apa. Nah itu yang disebut dengan husnul khotimah. Makanya kemarin itu, waduh saya bilang kepada para jamaah, bu, pak, mungkin keluarganya merasa bersedih. Tetapi di balik kesedihan itu ada kebahagiaan. Syahid itu. Bahkan saya bilang kalau boleh saya minta, kalau boleh gitu, meninggal itu alangkah indah dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan di bayangin sedang pegang Quran pak bu, sedang wukuf di Araba. Itu katanya kalau orang lagi wukuf lalu berdoa, doanya langsung. Kepada Allah. Tidak ada perantara lagi. Makanya kata Nabi khairu du'ai du'au yaumi arafah. Sebaik-baik doa adalah ketika wukuf di arafah. Langsung. Mestajar. Kan gitu. Nah. Orang itu sudah berdoa katanya. Baca Quran. Terus lep. Qurannya terjatuh gitu. Kayak pusing gitu. Dipegang sama ibu-ibu sebelahnya. Terus. Keluar cairan dipanggil suaminya. Suaminya masih muda. Seusia saya lah gitu. Ya. ya. Maksud saya itu hal yang menurut saya pemandangan terindah yang kemarin saya lihat adalah ketika orang menghadapi syakaratul, begitu cepat nggak sampai lima menit kan, nggak nyampe lima menit meninggal dan oleh jamaah di matab kita, saya kan matab 107 itu berbondong-bondong ke sana menyolatkan, menyolatkan. Tidak perlu dimandikan dulu, tidak perlu dikafani, nanti dikuburkannya blur seperti itu. Kalau bapak-bapak ada yang meninggal ketika wukuf di Arafah, zaman Rasul ada orang yang sedang wukuf jatuh dari kendaraannya. Kepalanya kena batu, meninggal, kata Nabi, biarkan eh, tidak perlu dimandikan, bungkus dengan kain ihromnya. Jadi kain ihromnya, jadi orang yang meninggal ketika ketika haji itu, ketika pelaksanaan haji, kan wajah sama kepalanya tidak usah ditutup. Jadi kain ihromnya makanya bapak ibu kalau di masjidil Haram ada orang yang ketika dibungkus tapi kok kepalanya terbuka itu berarti dia sedang berihrom. Tapi kalau yang ditutup semua dia berarti sedang tidak berihrom. Kan bisa saja orang itu sedang tawaf dan keadaan ihrom, tapi bisa saja orang itu tawaf tapi tidak keadaan ihrom gitu ya. Emang bagi yang belum haji itu nggak kebayang ya apa yang saya ceritakan tuh Saya tahu itu, saya tahu. Saya tahu itu. Jadi bagi yang belum berhaji itu nggak kebayang sih gitu ya. mohon maaf ya dan nah, itu anda harus ikut manasik dulu dengan percikan iman nah baru akan ini kan nah, gitu mohon maaf kalau nggak kebayang karena ada yang menatapnya tuh begini keruh nggak itu kan nggak ngerti tadi nggak masalah lah tapi intinya bahwa orang yang meninggal dalam keadaan berihrom itu tidak dimandikan pak dikafaninya dengan kain ihromnya nah kadang suka salah kaprah di kita ini begitu pulang dari Mekah itu kain ihromnya disimpan aja terus gini nanti kalau bapak meninggal jadikan itu kain kafan ya enggak masalah sih kalau cuma sekedar ingin dikafani dengan bekas kain ihramnya dulu yang masalah di masyarakat kita ini ada anggapan kalau dibungkus dengan kain ihram itu malaikul uh, sori uh, malaikat yang dikubur itu tidak akan menghisap karena katanya kain ihram itu bikin silo jadi malaikat tuh bilang silomen <laughs> si malaikatnya itu, jadi begitu lihat pakaian siloman gitulah. Padahal tabu, ya, yang paling menentukan sebenarnya pada saat sedang dia beribadah lalu meninggal itu yang disebut dibungkus dengan kain ihromnya. Kalau wanita pakaiannya itu yang tetap dipakaikan. gitu. Jadi mukanya kelihatan cukup diginiin, kemudian disolatkan, langsung dikuburkan itu, nggak usah dimandikan lagi. Itu salah satu jadi itu namanya syahid. Karena dalam Islam syahid itu ada tiga macam, Pak. Ada syahid sugro. Syuhada sugro itu orang yang meninggal dalam keadaan diri doi Allah. Syuhada sugro. Misalnya Bapak pergi ke kantor ke sini. Bekerja. Niatnya cari nafkah yang halal. Itu kan. Kalau misalnya Anda lagi ngetik itu tiba-tiba kaki kasetrum. Terut maut Misal ini. Kita bicara tragis aja ya. gitu Jadi... Anda tidak nggak hati-hati gitu kabel tuh seenaknya lagi ngetik ini perut meninggal di sini misalnya itu anda syahid tapi namanya syuhada sugro syuhada sugro orang yang meninggal dalam keadaan diri doi Allah ya orang seperti itu ditangani seperti biasa dimandikan dikafani disolatkan tapi disebutnya syuhada sugro kemarin ada orang yang sedang menggali katanya galian telkom. Ya. biarin anda nggak tahu juga galihantelkom terus ka urug ya ka urugan gitu oh pam oh, Mending ini mau disebut <laughs> telkom tuh <laughs> ya nggak apa-apalah urusan gitu aja dipersoalkan jadi ya pam ya galih bruh dia kan sedang mencari nafkah syahid tuh pak itu namanya syuhada sugro Suha das Sugro ditangani normal seperti biasa. Termasuk kata Nabi, siapa yang meninggal dalam keadaan dalam proses melahirkan, dia syahid. Tapi namanya Suha das Sugro. Itu Suha das Sugro. Jadi kapanpun kita meninggal dalam keadaan diri doi Allah, itu namanya Suha das Sugro. Ditangani normal seperti biasa. Dimandikan, disolatkan, dikafani, pokoknya lengkaplah. Itu. Yang kedua Suha das Uh, wusto. Kalau suhada wusto itu orang yang meninggal sedang haji atau umroh dalam keadaan berikhram. Berikhram itu kalau bapak-bapak ditandai dengan pakaian ikhram. Diawali dengan kalau umroh ucapan labaika Allahumma umrotan, kalau haji labaika Allahumma hajjan. Nah ini namanya suhada wusto dikatakan suhada level menengah karena apa dia tidak dimandikan dan dia dikafani dengan baju yang dipakainya kain ihrom yang dipakainya tapi tetap disolatkan jadi bedanya dengan yang pertama tadi kalau pertama mah semua ditangani dimandikan dikafani disolatkan jelas kalau dikuburkan aja nah kalau yang suhada busto di, tidak dimandikan dan dikafaninya dengan baju ihromnya tapi tetap disolatkan ada lagi level yang tertinggi yaitu syuhada kubro, orang yang meninggal dalam membela kebenaran, dalam membela agama Allah. Nah, kalau itu mah tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, dikuburkan apa adanya, apa adanya. Seperti dulu para syuhada Uhud. Bapak Ibu kalau ke Madinah itu kita ziarah ke Syuhada Uhud. Itu ternyata mereka meninggalnya Keadaan sedang memanggul senjata, berperang, ditindas oleh kaum eh, yang memusuhi Islam. Mempertahankan diri sampai dia mengorbankan nyawanya. Ini disebut syuhada kubrok. Ini tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolatkan, dikuburkan. Apa adanya begitu? Gitu. Nah itu namanya syuhada kubrok. Ya kalaupun kita tidak bisa mencapai syuhada kubrok, minimal kita Bisa syuhada wustho. Kalau kita tidak bisa syuhada wustho, minimal kita syuhada sugro, yaitu ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan diridoyi dan dicintainya. Nah ini kan harus diikhtiarkan peluang-peluangnya, gitu. Nah itu diantara yang e, menurut saya ketika ibadah haji kemarin itu sangat kondisi yang sangat menyentuh sebagai bahan e, pernungan bagi kita. Terus ada juga hal yang saya sangat prihatin ketika di Madinah. Masih ada Pak Bu orang Indonesia ketika berziarah ke kuburan Nabi itu bukan bersolawat kan kalau kita ke kuburan Nabi misalnya ini kuburan Rasul kita cuma datang As ya Assalamu alaikum ya Rasulullah Assalamu alaikum ya Abu Bakar. Ya babakan Assalamualaikum ya Umar Rabbil Khattab Boleh kemudian setelah itu bersalawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama salli ala Ali ibrahim Wabarik ala Muhammad Fil alamina innaka hamidun majid Kalau bersalawat ke kuburan Nabi itu Sudah cukup, sudah aja segitu Sudah tinggalkan Tapi orang kita banyak yang keliru Setelah begitu, dia minta Ya Rasulullah, beri saya ini. Saya punya anak tiga, satu pun belum ada yang menikah ya Rasul. Gitu. Itu kan keliru, salah. Ya. Makanya sekarang ini di sekitar kuburan Nabi di pagar. Dan ada askar. Kalau yang terlalu lama, haji, haram. haram. Karena itu kalau terlalu lama, dikhawatirkan minta. Tapi memang Pak Bu, ini hebatnya orang Indonesia. Walaupun sudah dijaga, sudah dipagar, ada askar gitu. Ide mereka itu tidak tidak habis, yaitu mungkin terus kita dilipat-lipat kertas, kertas kan kuburan nabi itu ada lubang-lubang gitu. itu begitu ascar ke sebelah sana, plus dimasukkan, walaupun cepak dipukul, plus seperti kisahnya, saya emang nggak penasaran dipukul juga, sudah ngirim surat kepada kangjeng nabi Muhammad saw. Jadi beranak bayang kangjeng nabi itu duduk ya kan, dia mukaan surat islahai dengan itu, nah ini pak bu. Di sini disangka saya memang ada-ada. Sok anda lihat di sana. Itu hal yang memprihatinkan. Gitu ya. Hal yang memprihatinkan. Nah ini hal yang harus diluruskan. Gitu. Terus. Tidak sedikit juga. Ketika sedang tawaf. Pak Bu. Kita tawaf itu kan mengikuti contoh Nabi. Tapi batu dari Ka'bah itu sendiri. Layak, tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan manfaat sampai Umar bin Khattab itu ketika mau mencium hajar aswad Umar bilang gini, heh batu hitam tandaikan aku tidak melihat contoh Rasul aku tidak tidak mau mencium kamu artinya kudu diluruskan hati bahwa kita mencium hajar aswad itu bukan berarti nanti kita akan bagaimana bagaimana itu mengikuti sunnah Rasul saja tapi banyak orang kita ya, kalau kita solat di lantai dua di lantai tiga saya cermati begitu assalamualaikum assalamualaikum langsung jemaah itu loncat ya supaya bisa mendekati dinding Ka'bah kemudian sajadahnya dikosok-kosok gitu. Kosok-kosok, ciuman. Ibu-ibu kerudung dikiyukin. Banyak Pak, Bu, gitu ya. Orang yang banyak itu orang Indonesia, orang Pakistan, orang Bangladesh gitu, gitu, Malaysia juga gitu. Nah, itu tuh hal yang menurut saya sudah keluar gitu. Padahal dalam ibadah haji itu intinya labbaikallahumma labbaik, ya Allah aku datang memenuhi panggilan gitu. Nah ini hal-hal yang menurut. Terus ada juga, ya, jemaah yang setelah solat, assalamualaikum, assalamualaikum, bukan wirid, langsung, ini, kan ada tiang, gini sama tiang tu, wahang, oh, segitu saya tajel manaon kan gitu. Sampai saya juga nggak khusyuk solat itu. Wirid itu nggak khusyuk, tapi bukannya wirid kalau makio, diciuman pak. Akhirnya kan saya juga ingin tahu apa. Setelah saya sholat, saya tanya, bapak dari mana gitu, ya? Dia sebut dari satu daerah. Saya tidak akan menyebut daerahnya takut rasialis ya, takut. Tapi yang jelas itu daerah Jawa Tengah. <coughs> saya nggak mau menyebut nama Ini daerah Jawa Tengah. Alhamdulillah tuh bukan dari Jawa Barat gitu ya. Aduh, menjawab Barat mas saya malu gitu. Dari Jawa Tengah gitu ya. Nah, Jawa Tengah daerah itu. Saya tanya, bapak kenapa mencium? Kata guru saya katanya di Masjidil Haram itu ada tiang namanya tiang jir. Jadi kalau udah sholat tuh kudu dipanggup, dipeluk, dicium gitu. Saya kan, saya tahu bahwa itu itu merupakan tambahan. Jadi Pak Masjidil Haram tuh dulu gak sebesar ini. Sekarang tuh kan muat 1 juta. 1 juta orang tuh. Lantai 1, lantai 2, lantai 3 tuh 1 juta orang. Saya tahu persis dulu itu tuh belum ada. Jadi itu sebenarnya tambahan. Tapi kok disebut zaman Rasul katanya Jin ada yang diikat di sini. Saya tanya bapak kata siapa? Kata ustaz saya, kata Kiai saya. Terus saya tanya berapa kali Pak Kiai kesini? Belum. Jadi, aduh, tanya. jadi Kiainya belum kesana sudah berpesan. Jadi kudu ditangke. Kemudian, iya disangkal ayo anggapnya Jin apa tiang Jin Pak Bu makanya kalau boleh saya bersaran, kalau boleh saya bersaran. Bapak, Ibu kalau mau berangkat haji, sebaiknya pakai bimbingan. Apapun. Ya, dengar dulu. Nah, ini serius nih saya. Apapun. Telkom kan punya Yahdi, silahkan. Mau pakai Yahdi, boleh. Ada percikan iman kan nggak usah dijelaskan lagi itu. begitu kan Atau apa saja. Hanya kalau boleh saya bersaran please pakai bimbingan. Memang ada biaya tambahan. Tapi dengan bimbingan itu, ya, seperti kecelakaan kemarin. gitu. Seperti musibah kemarin Pak. Betapa bimbingan itu sangat penting. Begini misalnya. Kemarin kan terjadi hujan. Badai luar biasa. Itu Pak. Kita kan lagi di Mina tuh. Itu yang namanya angin. Yang namanya batu segede-gede ini. Segede-gede kepala. Itu bergerak turun tuh. Karena angin. Belum hujan tuh. glutuk glutuk glutuk pak. Bah. Glutuk-glutuk-glutuk. Oh. kan, Pak. Apa yang terjadi? Jangan panik. Semuanya ingin keluar. Saya bilang tahan, tahan. Hidup mati di sini. Tapi Pak Am kita harus berikhtiar. Saya bilang Pak Bu, kalau bapak ibu keluar lihat di luar. Orang di luar juga panik. Kemarin itu banyak yang meninggal bukan karena tertimpa batu, ke injer Itu kan butuh. Ya. Tapi si pembimbingnya nggak boleh gentar. Harus tenang, harus kepala dingin. Kalau pembimbingnya sendiri gelisah, bahaya. Bahaya. Saya bilang jangan-jangan hidup mati kita di sini. Itu pa yang namanya angin tu dengan hujan dengan apa uh, debu kelapa gitu. Yang namanya tenda segitu kuatnya itu goyang kak. Kayak mau lepas-lepas aja gitu. Goyang. Wah gitu. Dari sana kebetulan kan kita tinggir ini batu-batu. Kenapa saya bilang tenang? Karena saya sudah cermati. Buat di balik bukit itu sudah ada benteng yang kokoh sebenarnya. Tapi kan jamaah tidak tahu. Eh, kita kan harus lebih tahu medan gimana. Jadi begitu kita masuk tenda, itu saya langsung ke medan lihat kini kini kini. Jadi kalau terjadi apa-apa, kita ngatur strateginya gini. Kan harus tahu medan. Jadi setahu saya itu ada benteng mungkin sebesar mimbar ini, tinggi sekitar 3 meter. Uh, betonnya juga pemerintah Saudi juga gak bodoh itu. kan itu udah jadi batu yang segede-gede kepala itu kan gak akan ya pasti ketahan gitu tapi kalau misalnya kita gak tahu bahwa itu ketahan jamaah keluar di luar di jalan itu kan semua orang kan keluar tendang padahal lari menyelamatkan diri padahal bukan menyelamatkan diri panik kan jadi terinjak-injak jadi kemarin ada beberapa yang meninggal itu sebenarnya bukan karena hantaman batu dan badai karena panik. Dan itu pernah saya alami tahun 97 ketika terjadi kebakaran hebat di Mina. Kan Mi, yang yang tenda Mina sekarang itu kan anti api ya. Anda bakar juga enggak enggak kebakar itu, ya. Tapi dulu enggak kayak begitu. Waduh gitu ya, kan. Waktu tahun 97 mengalami kebakaran itu dahsyatnya lho. Ini nih kan banyak ini tabung gas, wah meledak. Ompat kan. di sana terjadi kebakaran. Udari uh, kebakaran. Di sana kan ada tabung gas juga Meledak lagi, loncat lah ke sana. Ya, jadi ketika ini dipadamkan, tiba-tiba api sudah ada di sana. Begitu dipadamkan, api sudah ada di sana. Eh, gitu. Saya juga waktu itu mengatakan pada jamaah, pokoknya kita diam di sini, jangan lari dari tempat, diam di sini. Karena kalau kita bisa lari kalau memang peluangnya ada. Tapi kalau begitu saya lihat orang-orang berdasar. Maka ketika kebakaran pun ketahuilah yang meninggal itu bukan terbakar. Terinjak-injak juga. Nah di situ memang butuh penguasaan medan yang sangat bagus sebenarnya. Ya. Jadi dengan demikian kepada Bapak Ibu kalau boleh saya bersaran, Tidak harus dengan percikan iman dengan siapapun nanti. Kalau haji itu butuh bimbingan Pak. Betul saya serius itu. Ya. Ibadahnya nanti paling tidak ada yang membimbing Ketika di medan-medan tertentu juga Apalagi kan kemarin Pak Itu yang namanya jalan Bukan air Lumpur Setengah meter itu lumpur Jadi si bis itu ya Gak bisa Mobil itu ke bawah Jadi Apa ya Walaupun motor Jadi bukan kalau Kalau bis kan tinggi Air setengah meter tuh bisa jalan, tapi ini persoalannya apa? Lumpur, lumpur itu. Nah, saya memutuskan udah jangan naik bis, tunggu dulu. Begitu sudah reda-reda, saya nggak grup saya nggak naik bis pak. jalan kaki. Itu seperti di sawah, sampai lutut lumpur tuh, bleh, bleh, Paham kenapa nggak naik mobil? Jangan. Apa yang terjadi begitu kita jalan, jalan memang sekitar dua kilometer kita jalan, di tengah lumpur pak? Itu yang namanya bis. Ada yang masuk ke jurang sana. Masuk ke jurang sini. Masuk ke jurang. Kenapa? Bisa dikendalikan. Set. So, Kalau kita kan. Saling pegangan itu. Ya. Percikan yang ada 98 orang pegangan. So, wah. Wah ya benar ya. Pengalaman terindah itu. Set. So, Sampai ke hotel langsung pada dicuci ganti baju. Alhamdulillah. Dengan jalan kaki. Satu jam setengah. nyampe Dengan bis. Ya. Itu ada teman-teman kita sampai 8 jam Itu pun dihantui Dengan kengerian-kengerian Karena tiba-tiba mesti -tiba Klosor gitu Klosor gitu Wah mengerikan Nah kita mah, udah turun jalan Pelan-pelan jalan pelan-pelan gitu loh Jadi memang selama sekian belas kali Saya kesana baru kemarin yang Memang mental kita tuh digoceluk Dengan situasi alam yang Seperti itu gitu ya Nah apa yang ingin saya sampaikan Dalam poin ini adalah memang Ibadah haji itu saya tidak bermaksud menakut nakuti Tidak Tiap tahun kesana juga saya tidak ada masalah Baru kemarin mungkin diuji oleh Kondisi alam gitu ya Nah berarti memang kalau haji itu Siap mental Siap materi Siap ilmu, siap fisik Oleh karena itu bagi teman-teman yang masih muda-muda Kalau memang ada rizkinya Tidak usah nunggu pensiun dulu Kalau udah pensiun teh asam urat naik Darah tinggi diabetes gitu ya Coba Ketika masih muda itu dah berangkat. Nah kemarin kan di Percikan Iman itu ada place saya yang place nya, terus ada juga yang ONH regulernya. Nah yang ONH reguler Percikan Iman itu bapak satu maktab dengan Yahdi, iya, satu maktab dengan Yahdi kemarin itu, ya satu ini satu tenda satu ya satu maktab satu kelompok dengan Yahdi yang Percikan Iman reguler. Nanti kan pulangnya Februari ya pak ya tanggal berapa? tanggal 8 Februari bareng, karena satu pesawat mereka, gitu ya nah gitu. jadi kalau boleh saya bersaran, bapak ibu yang tahun ini mau berangkat haji eh, mendingan ada pembimbing supaya satu dalam ubudiahnya lebih bisa meyakinkan kalau ada apa-apa, ada teman konsul Seb, maaf ya, kalau yang pembimbing dari pemerintah itu kadang-kadang, dia sendiri baru berangkat ya. dia sendiri baru berangkat, pernah itu melempar jumroh, bukan jumroh tapi pelang nah Gini, ya Allah, nggak percaya. Seri, kan ada pelang tu, satu gambar kan gitu. Di sana itu yang dilempar. Padahal itu tanda kan di sana. Bismillah, Allah Akbar. Juga, juga, juga, juga, Kan saya itu tega, Pak. Kalau itu dari balik Papan. Maaf tu, dari ba saya tanya, Bapak kenapa melempar itu? Tu itu, wah oh, itu katakan gitu. Akhirnya kata si pembimbingnya teh ya. Memang pembimbingnya teh ternyata itu teh baru pergi juga, baru berangkat dari pemerintahlah haji dinas gitu ya, notif dinas. Saya bilang, "Pak, di sebelah sana jalurnya." Nah, saya bilang, "Bapak jangan terus masuk, muter dulu. biarin muter dulu, itu rada kosong. Apalagi sekarang tempat melempar jumrah itu enak. Diameternya 45 meter Kemarin du, tahun kemarin tuh 11 meter sekarang 45 meter tapi itu juga kalau nggak tahu trik mah tetap berdesakan ini banyak orang yang begitu datang langsung melempar di sini salah mutar dulu sebelah sini yang sebelah sini ini kosong ya. makanya jemaah persiakan iman itu khususnya ya. dan juga mungkin jemaah lain ya. apa itu yang namanya melempar itu pak Abu tidak berdesakan bahkan ada ibu-ibu tuh sampai kiota ter serius ter ya. ter mau dipotong ditengah di karena yang numpuk itu di sana kita pakai strategi begitu numpuk. Oh, jangan di situ. Orang nyangkanya cuma itu. Muter sedikit ke sebelah sini. Kan ini misalnya tempat melempar nih. Ya. Di sini perbesakan nih. Kita tinggal ke sini aja. Ini kosong, Pak. Oh, di sini. Jikir, jikir, jikir gitu. Nih, nih, nih. Bisa melempar di persikan -im. Ya. Gitu. Nih, nih, nih. Ya, tapi tentu tergantung bagaimana bimbingannya. Saudara-saudara. Ya, hmm. maksud saya adalah itu sekelumit ya. E, hal yang terpenting bagi sa, menurut hemat saya adalah bagi Bapak Ibu yang sudah punya niat bismillah ya. Enggak usah khawatir. Di sana kadang-kadang kita menemukan hal-hal yang tidak pernah kita perhitungkan kemudahan-kemudahan insyaallah ya. Tapi memang luruskan hati, kemudian jangan lupa belajar ilmunya yang sungguh-sungguh. Fisik usahakan memang masih kuat gitu ya. Karena memang ibadah haji itu seperti yang pernah saya sampaikan melibatkan empat hal, kuah malia, kekuatan harta, kuah jasadia, kekuatan fisik, kuah ruhiyah, kekuatan mental, dan kuah ilmiah, kekuatan ilmu. Itu diperlukan. Nah, bagi yang akan berangkat haji, silahkan ikut bimbingan. Bisa ikut Yahdi di sini ada bimbingan yang UIN hari regularnya, ya, bisa ikut bimbingan yang lainnya, gitu. Silahkan. Tapi kalau boleh saya bersaran, ikut bimbingan supaya nanti di sana ada yang mengarahkan, paling tidak yang sudah tahu medan. Karena di sana kan medannya relatif tidak kita kenal, gitu. Terutama ketika pertama kali kita kesana, gitu. Dan kulturnya juga sangat berbeda dengan kita. Ya, paling. Kita tinggal mendoakan barangkali di antara bapak ibu masih ada saudara-saudara di sana doakan saja karena seluruh ibadah sudah selesai sekarang ini mereka tinggal menunggu giliran penerbangan aja kesini gitu ya jadi kemarin itu mungkin yang ONH plus pertama kali landing itu kita kemarin itu ya nah baru sekarang terus beruntun nah kalau ONH reguler itu paling pertama landing kapan ya hari ini ya oh hari ini mungkin disambut sama menteri kalau saya kan nggak ada pilis nah, ya jadi kalau yang reguler harus disambut ya kudu dihiburku menteri segala macamnya oke okay, bapak ibu sekalian ya. demikian yang bisa saya sampaikan ini hanya berbagi pengalaman dan bahan renungan yang tadi itu ada syahid Sugro, Wusto dan Kubro minimal kita bisa syahid Sugro minimal ya demikian saja subhanaka Allahalhamdikasihadullah ilaha illa Anta استغفرك وأتوب إليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة